itu saja asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kubur membangun di atas kubur itu maksudnya bangunan kalau membangun. Jadi pertama kubur itu harus tanah wakaf. Kalau tidak nanti diwaris dan dijual, nanti bingung. Ini jangan mengubur kalau sekali sudah jelas tanah itu diwakafkan untuk kuburan. Kalau ada orang mengkubur di tanahnya orang namanya gosop. Selagi mayatnya belum hancur dianggap lagi itu dibongkar lagi. Jadi jangan sampai kita mengkubur di tempat yang belum diwakafkan. Sebab nanti tiba-tiba baru dikubur tanahnya dijual. Yang beli enggak mau ada kuburannya, buang itu kan begitu nanti bisa bermasalah. Kemudian setelah itu tidak boleh membangun sesuatu di atas kuburan. Menginjak tanah kubur, meninjak kubur juga hukumnya haram. Makanya kalau kita berjalan di kubur hati-hati jangan menginjak atas kubur karena kita perlu memuliakan orang yang telah meninggal dunia dari ahli iman itu. Adapun membuat keramik-keramik dan sebagainya memang khilaf besar di antara para ulama, khilaf besar di antara ulama kita sebagian mengatakan adalah derajat haram kalau kita di di semen derajat haram uh, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassal kubru kubur kubur itu ditajsis tajsis itu kasih tembok itu adalah haram. Itu adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat para ulama, kebanyakan ulama mengatakan seperti itu dan ulama kita ahli sunah wal jamaah. Sebab dari ulama kita ahli sunah wal jamaah ada yang memengasi celah. Yang diharamkan yang dibangun adalah yang haram untuk diinjak. Karena agar tidak tertutup. Jadi yang haram dibangun adalah yang haram yang diinjak. Jadi yang haram diinjak adalah yang di atas kuburnya. Makanya kalau membuat jangan sampai ditutup. dan tidak usah dimegah-megahkan wajar saja. Baik. Ini adalah adalah ternyata ada khilaf di antara ulama paling tidak itu adalah masuk bab kemakruhan. Cuman kalau langsung kita mengatakan haram mutlak selagi itu masih ada khilaf di antara para ulama, maka kita harus lebih lega dalam hal ini. Memang riwayatnya adalah dilarang untuk mentatcis. Mentatcis kubur dan di antaranya para ulama menjelaskan sebab-sebab dilarang ditatcis, sebab apa? Namanya kubur itu tanah wakaf.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 eh uh, apa itu batu-batu alam begitu saja yang singkirannya eh uh, kalau orang duduk enggak kecemplos ke bawah dan kemudian jangan dikasih degan kalau saya lagi dikubur ya enggak usah dibuatkan dan tikar saya enggak usah dikubur buat duduk untuk jaga nah tikar kok dikubur kan enggak manfaatnya jadi kalau mending masuk ya masuk kubur liang lahat selesai itu ain ya jadi kalau ada tikarnya kain baju-baju dan sebagainya Kalau saya mati syahid kecuali bajunya biar <guluh> masih saya perang gitu lah. Tadi biasa enggak usah macam-macam sebenarnya. Jadi wajar saja. Jadi ada nisan dua ini tanda bahwasanya Buya Yahya sudah mati yang dulu pan -pan banyak ngomong sekarang sudah mati. Hmm, jadi didoain semoga selamat gitu aja. Ah, itu saja. Enggak usah macam-macam doa. Dan disunnahkan memang kalau orang meninggal dunia tancapkan pelepah kurma karena itu akan mendoakan Allah tidak dikiasakan dengan belakorma, belokah kelapa atau apa saja gitu. Selesai. Bukan dikasih telur, degan, kendi. Kendi itu untuk yang nyangkul tuh. Dikasih kendi, enggak minum saya enggak minum sudahlah. Kok ada kendi di kuburan saya aneh-aneh ini? Enggak enggak pakai ya, dengar ya ini. Kendi untuk itu yang nyangkul. Degannya buat yang nalakin, enggak dibuat yang angkat tuh. Saya kadang nangiler tuh. Aduh, degan taruh sini. Saya suka degan nih. Buat saya aja ini. Nggak tahu dari mana itu itu itu itu semuanya sayang tubuh badir hukumnya haram 7.000 lebih baik sedekah untuk fakir mis terus apa lagi yang yang taruh taruh taruh di di kubur itu? Kendi lah. Kendi itu buat yang minum kendi itu adalah air kalau kalau dingin sendiri enak sudah bukan taruh di kuburan Hah? bunga bunga bunga saja jangan beli mahal-mahal usah pakai bunga, cukup pelepah selesai sebab bunga itu mahal juga harganya kan Daripada mahal sedekah fakir miskin. Ini, ini, ini. ini Jadi Jadi, bunga hati nanti <laughs> Insyaallah. Jadi, macem -macem, ya. InsyaAllah. jangan jangan jangan macam-macam Ada pun, kalau ada kalau Kalau orang melakukan pembuatan dibangun itu, kata ilah, asalkan jangan ditutup di di atasnya, masih ada khilaf di situ. Dan dan dilakukan juga oleh para ulama-ulama. ulama ulama. Ada pun memang kebanyakan mengatakan haram haram haram, ingat jangan biasa mencaci. mencaci kan lo sudah mulai mencaci, ulama. usah, biarkan. ബുഗാത്തിൻ sudah begitu, biarkan begitu. tapi tapi saya sendiri berwasiat cuma itu itu itu itu saja sudah selesai nanti ada batu batu dan dan kami melihat contoh yang, yang paling ideal kalau kalau kita ziarah ziarah kuburnya Habib Muhammad bin Yahya itu adalah seperti itu, sudah cukup, cukup di kiri kanannya dikasih apa batu, batu alam dan sehingga, sehingga orang kalau ziarah kubur, tidak, becek, ya? Ya, tapi tidak usah താമി സാസിയാ ചന് പാല semoga Allah mengampuni semuanya kita bakal mati semua setelah panjang umur mati ഉമുറ khotimah Biar mendapatkan apa nanti syafaat Orang yang menyolati kita dan seterusnya